Selamat pagi Pak John Halo selamat pagi Silahkan Pak、uh, Kalau menurut saya DPR itu tetap perlu DPR dengan presiden ya Di antara lembaga legislatif dengan e k s e k u t i f Kalau c u m a dipilih oleh lembaga e k s e k u t i f itu berbahaya juga Seperti kita tahu ya saat ini pemerintahan juga bobo ya Banyak korupsi ya okum-okumnya n n ya itu. Terus yang menjadi lebih penting, itu adalah DPR hasil pemilu, gitu loh kalau seleksinya waktu pemilihan jadi anggota DPR itu tidak bagus, seperti sekarang ini, itu hasilnya DPRnya ya kacau semua, gitu jadi waktu pemilihan seleksi anggota DPR itu sangat penting sekali kalau menurut saya undang-undang pemilu itu harus d i u b a h soalnya waktu seleksi di situ itu jelas tuh kalau misalnya ada selisih jumlah angka misalnya itu urutan yang pertama dan seterusnya itu, itu, itu harus dirubah jadi benar-benar merupakan、e, pilihan rakyat gitu jadi undang-undang pemiluknya itu dulu yang dirubah sehingga sistem pemiluknya berubah dan akhirnya mendapatkan orang yang kualitas bukan karena orang yang memberikan ke partai lebih banyak gitu loh memberikan duit yang lebih banyak itu terjadi g i terima u t kasih oke、okay, Pak Lir, selamat pagi Lena, Silahkan Iya, kalau menurut saya sih bukan masalah siapa yang memilih、uh, KPK ya Masalahnya KPK berani enggak gitu loh Saya melihat KPK kurang berani dan berdali lah minta independen yang memilih Selama ini saya m e n i l a i KPK ini kurang berani Kalau kurang berani bubarkan diri aja, membubarkan diri gitu Terima kasih Ya, Pak Lodi s e l a m a t pagi Ya, pagi Bu Silahkan Iya, kalau menurut saya memang seharusnya、uh, Pak b u s t l o usulannya disetujui karena memang di DPR banyak sekali kepentingan yang kita sendiri sudah sering lihat di televisi mereka sering ribut dengan saya gitu aja bu terima kasih ya bagaimana dengan anda pak Raja ya silahkan pak kalau yang saya pahami ya dari kata-kata awam bahwa sebenarnya dengan sistem p r e s i d e n s i l itu memang パクチカティ・フンジョクタディピレオレ・プ e ゼン・カナディアン・マンバンド・プレゼン・ジャイ・ポカンラキ・マー・ア・ウィッジュカ・テペア・テペア・フンシニア・イスパゲ・コントロール・メディン・モンニアスパゲ・コントロール・ガウサディ・パクタニアン・プレシファー・エクスコティス・ t ルディニア・イトヤン・セファミン・れンド・マン・ディ・マン・ディッジ r カ・ム・サンベク・プンドルドルズ・ジュカ・エペア・ヨープティス・オー・パイアン・アダ・アダ・ア・アダ・ラギ g e b e r n u r yang balilu sama presidennya Entah itu Khusus untuk KPK yang menurut saya yang tepat ya Presiden, karena dia m e m b a n g u presiden Di sistem presidensial Terima kasih、okay. Ibu r o s i KPK Mandul Tidak ada pos pejabat、uh, kepala ketua KPK Seperti Antasari Hazar Jadi kalau sekarang Orang yang jujur itu harus disingkirkan Kalau yang maling ピ a ジュー、イトバルジパカイ。デリカペカ、マンドル。パキュマ、ピザー、アカンベレ。Okay。ナムディガディジャス、ビランサプトナムプロ、マシディブカウント、カンダミ、トラ a シス、ヤングイン、k バギー、オピニー、ブルサマパス、FM。パヘンダパギ Yes、イランキ in バス。Yes、イランキャンバス。Yes、イランキャンバス。Yes、イ e ンキャン Yes、イランキャンバス。Yes、イランキャンバス。Yes、イ a ンキャンバ u Yes、イランキャン、Yes、Yes、Yes、i e s Yes、Yes、e s e s Yes、Yes、Yes、Yes、y d s d e s Yes、Yes、Yes、 banyak-banyak ーティ y ポ k ティー y リティーポリティーポリティーポリティーポリティー a リ p ィーポリ i ィーポリティーポリ s ィー i リティーポリティーポリティーポリティーポ a ティー a リティーポリ n ィーポリティーポリティーポリティーポリティーポリティー n リティーポリ e ィ、hm, u ポリティーポリティーポリティーポリティー e リティー i リテ e ーポリティ n ポリティーポリティーポリティーポリティーポリティーポリティーポリティーポリティーポ a ティーポリティーポリティーポリティーポリティーポリティーポリティーポリティーポリティーポリティーポリテ Bu. パリオンさんはパギパギー・ブネナ・シランカン Enggak ada tekanan politik maupun、uh, titipan dari partai-partai yang diwakili oleh anggota DPR kita.、Uh, sebaiknya malah mengajak anu、ah, no, akademisi, akademisi itu diajak profesional, diajak yang mengetahui apa、uh, masalah korupsi lah. Jadi jangan anggota DPR lagi sedikit. Oke,、okay, terima kasih Pak Herman, selamat pagi. はい。 Kita opini aja, ini ya lebih baik sih emang kalau independen Walaupun kadang-kadang independen juga bisa diragukan juga c u m a n itu p e r n y a t a a n d e h m b u s show berarti yang tempoh a r i dia terpilih seperti apa m u n、nah, g i n i s aja, selamat siang、okay. Selamat siang Pak Agus selamat siang. selamat siang Silahkan komentar Anda Ya kalau kita lihat di Indonesia mana ada sih yang bersih ya Makanya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bandit ya Jadi mereka tuh bandit-bandit, tapi b e r d a s i Dan di, dipercaya lagi a nah itu betapa bodohnya rakyat ini Jadi sebenarnya kalau kita mau benar negara ini Kita bubarkan negara ini, kita revolusi, ganti pemimpin baru Terima kasih Ibu Wati, selamat siang, siang Pak Benny, selamat siang Siang Bu Silahkan komentarnya Iya, kalau menurut saya wajar ya、e, Ketua KPK mengusulkan seperti itu Karena memang、e, menjadi beban bagi KPK kalau memang dipilih oleh DPR Karena takutnya ada konflik of interest Kalau memang KPK mau dipilih secara independen oleh アラン・ e ラン・ヤング・メン a ン・クレディボール・リュ a ダリパディフェル・ a n g ンア・バグ・セパ e ー・ヤング・チョバ・ピリンラ・アラン・ヤング・クレディボール・ヤング・ a シャム・ミリマレ d アナ・アンナ・アンナ・ i ンナ・アンナ・アンナ・アンナ・アンナ・アンナ・アンナ・アンナ・アンナ・アンナ・アンナ・アンナ・アンナ・アンナ・アンナ・アンナ・アンナ・アンナ・アンナ・アンナ・アンナ・アンナ・ di masyarakat bahwa yang, mas bah yang namanya legislatif itu kacau beliau. YouTube. Terima kasih, terima kasih Pak Beni. Mari sih, selamat siang. Ya, aku itu, silahkan Bapak. Saya mau komentar aja, Bu. Itu, kalau kan sebetulnya KPK itu kan masuk di lembaga eksekutif ya, Bu ya. Jadi, kalau m i s a y a memang DPR itu lebih baik nggak ikut campur aja ya. Jadi, kalau memang mereka itu secara lembaga, mereka ikut hanya mengawasi eksekutif saja. Mereka kan、e, lebih baik mengawasi. Tapi kalau untuk... Untuk pelaksanaan, mau penangkapan korupsi, segala m a c a m itu saya kira itu urusan pemerintah eskutif. k e Jadi kalau misalnya memang KPK itu mengindikasi adalah ada wakil-wakil anggota wakil DPR itu punya berkelakuan buruk, saya kira ya mereka cukup pantas untuk dipiksa. e r k e m u r u t saya s i begitu. t e a k s i h Baik, terima kasih.